Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Sabtu 26 Agustus 2017 dibacakan oleh DPR minta gaji bidan PTTI harus segera dibayarkan. Tim terpadu gagalkan judi dadu di lapangan pacuan kuda. Pemkab Gayo Lues kumpulkan 46 ekor hewan kurban. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah ditangkup tim newsroom Serambi FM.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 Dan anggota Komisi 1 DPRA, Buhari Selian meminta Pemkap Aceh Tenggara segera membayarkan gaji para bidan PTT walaupun NIP belum seluruhnya dikeluarkan kantor badan kepegawaian nasional. Buhari mengatakan para bidan yang telah mengabdi puluhan tahun termasuk di wilayah pedalaman harus mendapat perhatian serius pemerintah. Pemkap dan Pemkode Aceh harus membayar gaji mereka sehingga tidak ada yang merasa dirugikan apalagi bidan terus melayani kesehatan warga tanpa henti. Bukhari juga berharap Pemkap Agara dan kabupaten lain di Aceh merapel gaji bidan PTT dan mengeluarkan SK Bupati agar dapat diangkat menjadi PNS. Pasalnya perjuangan bidan dalam melayani kesehatan warga tanpa mengenal lelah dan pemerintah seharusnya mencari solusi atas jerih payah mereka dan tidak membiarkan berlarut-larut. Garlun tim terpadu berhasil menggagalkan permainan judi dadu di lapangan pacuan kuda HM Hasan Gayo Belang Bebangka kecamatan Pegasing Aceh Tengah, Jumat malam. Tim berhasil mengamankan tiga orang bandar judi yang berasal dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan Kabupaten Gayuluwes. Pol PP dan WH Aceh Tengah, Sahrial Apri, mengatakan ketika digrebek, mereka baru saja hendak membuka lapak judi, tetapi belum sempat bermain karena cepat digagalkan petugas. Dari tiga bandar judi yang sempat diamankan, mereka hanya diberikan sanksi berupa peringatan dan pembinaan dari tim terpadu. Untuk mengantisipasi maraknya pelanggaran syariat Islam di arena pacuan kuda seperti khalwat, maisir, dan khamar, Satpol PP dan tim terpadu yang terdiri dari beberapa instansi selama 24 jam melakukan patroli di lapangan. Menurut Sahrial, keberadaan tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, polisi, TNI, POM, serta kalangan mahasiswa untuk mempersempit ruang gerak para pelanggar syariat di lapangan pacuan kuda. Darun Pemerintah Kabupaten Gayuluwes mengumpulkan 46 ekor hewan kurban yang akan dibagikan kepada 11 kecamatan. Penyaluran akan dilakukan oleh Dinasariat Islam sebelum Hari Raya Idul Adha pada 1 September 2017. Kepala Dinas Syariat Islam Gayuluwes, Dr. Andes Rasidin mengatakan hewan kurban yang telah terkumpul yakni 40 ekor sapi dan 6 ekor biri-biri. Ia memperkirakan jumlah hewan kurban yang akan bertambah. Masih ada waktu bagi warga yang ingin berkurban, terutama para PNS, sehingga jumlahnya akan bertambah. Ia mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari sumbangan pegawai negeri sipil atau juga pegawai honor dan kontrak di sejumlah SKPK. Para PNS mengumpulkan hewan kurban sapi secara berkelompok sedangkan biri-biri perorangan. Rasidin menambahkan dari tahun ke tahun sumbangan hewan kurban terus meningkat. Hal itu tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Hewan kurban akan dibagikan kepada warga di 11 kecamatan sebelum hari raya Idul Adha. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sulairun Bupati Pidironi Ahmad atau Abu Abusi memimpin langsung gotong royong di Pasar Gronggrong Sabtu pagi. Abusi didampingi Muspika Gronggrong membersihkan sampah yang tersumbat di saluran. Sebelumnya Abu Abusi juga terjun bersama warga membersihkan Pasar Bernun. Abusi tidak sungkan memegang cangkul menarik sampah dari dalam saluran yang tersumbat. Abusi, je mengenakan kopiah merah, cukup bersemangat memimpin gotong royong. Ia mengatakan dirinya terjun langsung membersihkan saluran sebagai salah satu cara menghidupkan kembali aktivitas gotong royong. Pasalnya gotong royong mulai pudar di tengah masyarakat. Untuk itu, Bupati Pidi meminta seluruh masyarakat Pidi mulai dari Dusun, Gampung, Kecamatan, dan Kabupaten agar mengaktifkan gotong royong. Aktivitas ini merupakan warisan nenek moyang dan harus dilestarikan. Sudarlun sebanyak 42 pejabat struktural Eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemkap Aceh Tengah Jumat kemarin kembali dimutasi. Dari 42 pejabat struktural yang dimutasi, terdapat 13 pejabat Eselon 3 dan 29 lainnya merupakan pejabat Eselon 4. Dua orang diantaranya dipromosikan menduduki jabatan baru sebagai camat. Pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap pejabat yang dilantik dilakukan oleh Wakil Bupati Aceh Tengah Khairul Asmara di Gedung Ops Room Sedda Kaps, yang dihadiri para asisten, Kepala SKPK, serta Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun pejabat yang memasuki masa pensiun, di antaranya Camat Jagong Jeget, Folzan SE, digantikan Dr. Andes Abada, yang sebelumnya menjabat Kabit Perlindungan Masyarakat pada Sarpol PP dan WHA Aceh Tengah. Selain itu Camat Celala in Senyor M Aris yang juga memasuki masa pensiun digantikan Sukirman Khairul Asmara dalam sambutannya mengatakan mutasi dilakukan untuk memberikan energi baru dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik yang semakin kompleks Info Haji 2017 Segarlun Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Dakar Mekkah merawat 61 jamaah haji Indonesia. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Eka Yusuf Sinka mengatakan mayoritas jamaah haji Indonesia mengalami keluhan jantung dan gangguan sirkulasi pernafasan. Menurutnya penyakit jamaah semuanya adalah bawaan dari tanah air. Sepekan menjelang Puncak haji yaitu fase Arafah Musdalifah Mina, Eka menghimbau jamaah haji Indonesia menjaga kesehatan. Dari data sistem informasi dan komunikasi haji terpadu siskohat Haddakar Mekah, total 94 jamaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi hingga saat ini. Total ada 460 kloter dengan 183.404 jamaah haji Indonesia yang telah ada di Mekah Al-Mukarama. Sebanyak 251 kloter adalah jamaah pemberangkatan gelombang pertama melalui Madinah. Sedangkan 206 kloter adalah jamaah pemberangkatan gelombang kedua melalui Jeddah. Berlun Klinik Kesehatan Haji Indonesia Dakar Mekah menyiagakan tim gerak cepat untuk menangani kesehatan jamaah haji Indonesia selama menjalankan punca ibadah haji di Arapah, Musdalifah dan Mina atau Armina. Koordinator TGC KKH Dakar Mekah, Jerry Nasaruddin, mengatakan TGC berjumlah 91 orang terdiri atas dokter dan perawat. Tim tersebut terbagi dua tim besar. Tim pertama akan berada di enam pos di Arapah dan tim kedua berada di Mina. Khusus untuk Mina, pos akan kembali terbagi menjadi dua yaitu tim mobile dan tim tetap. Tim mobile akan berjalan sepanjang jamarat di dua jalur utama Pelembaran Jambrah yaitu di pos Mina, Jadid, dan Maktab 29. Tiap pos tersebut akan dibekali dengan peralatan medis untuk pertolongan pertama. Ia mengatakan KKHI terus mengedukasi jamaah haji Indonesia menjelang persiapan puncak haji Armina. Sementara penanggung jawab safari wukuf KKH Ida Kermekah Andi Purna Timur mengatakan hingga saat ini KKH I masih mendata beberapa jamaah yang akan disafari wukufkan dan dibadal hajikan. Jamaah yang disafari wukufkan adalah jamaah yang kategori penyakit sedang. Sementara bagi jamaah yang memiliki penyakit berat akan dibadal hajikan.